Selamat pagi Pak Sainal. Pagi Bu. Komentarnya? Kalau pendapat saya, sih terus dari kita itu kebanyakan teori, tapi dalam prakteknya sehari-hari itu orang d i j a l a n a n cuma n ya, begitu lah cuma n teori-teori mulu. Prakteknya nggak ada keberanian sama s e k a l i Kalau m u naikin satu bulan k o p e r di dua bulan udah selesai, sudah terbuang. a sama Bu. Selamat pagi Pak Denny. Ya pagi. Silakan. Ya menurut saya negara kita ini. unsur politisnya itu terlalu besar jadi mengambil a l i h semuanya tidak memikirkan rakyat yang penting kepentingan politisnya tercapai dan apalagi regime SD ini terkenal dengan p l i n plannya itu jadi saya rasa、uh, kita butuh p e m i m p i n yang tegas, cepat ambil keputusan dan pintar, jadi tidak bertele-tele dan teori aja Ya, begitu saja. Baik, terima kasih Pak Deni. Pak Herman, selamat pagi. y a selamat pagi. Ya, Pak saya i t a p u n y a pemerintah kita punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah perhatikan baik-baik hal ini. Pilihan kedua, emang g u a pikirin. Baik, terima kasih Pak Herman. Selamat siang Pak Gilbert. Iya, sangat menyesalkan sekali ya. Masa cuma alasan begini. Diturunkan peringkatnya Sebenarnya memang yang paling saya mau sorotin nih t e r l a l u cepat puas ya. Jadi、uh, kalau sudah berhasil dikit Bangga Agak sombong ya Dan males、uh, Kalau negara lain kan Seperti Cina h kan sudah berhasil Tapi tetap mau kerja k e r a s terus Kalau disini terbaling Udah mencapai yang orang bilang tuh Buat agak apa-apanya sudah bangga、gitu. Nah ini yang saya mau sorotin ini Terima、hmm. kasih Baik terima kasih Pak Edi selamat siang パラパラパラパラパラ Contoh harga-harga sembako dari d a g i n g bawang dan lainnya. Walaupun kita diturunkan、uh, posisinya dari positif ke stabil, itu sesungguhnya memang kondisinya demikian. Cuma standar d a pur ini tidak memahami sesungguhnya apa pemikiran-pemikiran para pejabat tinggi kita yang pikirannya hanya bagaimana mereka makmur sendiri. トンパクトリアルキータの貴重な仕事の仕事の仕 s のの仕事の仕事の仕事の仕の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事のの仕事の仕事の仕事の仕事の仕 ドクターが大好きな a たちがいると言ってい